السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرتنا بير مصفى محمد صلى الله عليه وسلم شاء الله لهم الفاتحة أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Surat al-lazina an'amta alaihim Gairi al-maghdubi alaihim Walau al Amin Bapak Bapak, Ibu, Ibu Jemaah Masjid Al-Muhajir Saya hormati Pagi ini kita mau Tadarus atau ngulang Tajwid atau nambah Tajwid atau dievaluasi ya. Jadi mengulang yang kemarin, apa mau ditambah, apa mau tadarus, ngulang lagi, ngulang aja, oke okay, dah. Baik. Yang belum paham apanya? Oh gitu. Baik. Yang apa tadi yang matabi? Baik Baik Baik ya uh, Saya ulang Supaya jelas apa-apa Kita ulang lagi Yang penting faham Karena ini kalau sudah kita faham Manfaat sangat besar Di dalam kita membaca Al-Quran ya. Jadi pengertian Mad adalah Mad itu sendiri artinya panjang Ya kan Jadi mad artinya pan, panjang Nah mad itu mempunyai huruf Yang disebut dengan huruf mad Apa huruf-hurufnya mad Huruf-hurufnya mad itu ada tiga Alif Wahu Ya mati Alif wa dan ya mati atau ya sukun. Alif itu dia fungsinya untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Dan kalau ada alif berarti sebelumnya itu harakatnya fath fathah. Kalau setelah fathah, fathah itu bunyi a. Kalau huruf itu huruf sin berarti bunyinya jadi sa setelah huruf sin ada alif maka sa-nya menjadi pan panjang sabiquna sa panjang atau wawu mati dia fungsinya memanjangkan untuk huruf sebelumnya yang harokatnya dom Doma domah bunyinya apa u sabiquna Ku panjang. Kenapa dia panjang? Karena, nih, k panjang karena ada alif. Itu disebut mad thobii atau mad asli. Dan yang namanya thobii itu tabiat karakter, karakternya mad itu dua har harokat biquna b-nya panjang pendek pendek karena tidak ada huruf mad q-nya panjang pendek panjang karena ada waw mati sabiquna maka q-nya ini juga mad asli atau batobi tobi kalau yak mati atau yak sukun. didahului dahulikasroh. Misalnya. Kila. Kinya panjang pendek. Panjang. Karena ada yak mati. Ada lagi. Tidak ada alif. Tapi barisnya tegak. Seperti afhabu. Afhabu. Haknya panjang. Walaupun tidak ada alif kalau ada baris tegak di atas, itu pengganti A alif. Kalau baris tegaknya di bawah, itu pengganti ya sukun. Seperti ada kalimat, ilafihim. Ila, I lah, I-nya, barisnya tegak di bawah. Berarti kalau ada baris tegak di bawah, pengganti ya sukun. Berarti, cara bacanya begini. I, la, gitu. Cara bacanya ya. I, la, -fihim. Tapi ditulis di dalam Al-Quran, I-nya harokat tegak di bawah, Lam-nya harokat tegak di atas. Kalau harokat tegak di atas, berarti itu pengganti huruf alif. Kalau harokat tegaknya di bawah, berarti pengganti huruf ya itu yang disebut dengan matobi atau madaf sampai di sini bisa dipahami kira-kira, insyaallah. Baik, saya hapus ya. Nah, sekarang ada beberapa mad yang dimulhakan. Maksudnya dimulhakan adalah dipersamakan hukumnya dengan matobii salah satunya yang pertama di situ apa? yang pertama yang bisa diperasamakan dengan matobii cabang-cabangnya mad i iwat. nah kita lihat mad iwat itu terjadi pada kalimat yang akhirnya itu berharokat fat haten. fat bunyi apa? an ali Man Haki Man Sami An Semua kalimat yang akhirnya bunyi An Pada saat diwakofkan Pada saat dia berhenti Pada kalimat yang akhirnya bunyi An, maka Cara bacanya dengan menghilangkan Bunyi nun pada Tanwin, bunyi Annya hilang Haki aliman. Dihilangkan nih bunyinya, Jadinya alima Hakiman jadi nah coba. Kalau kita lihat seperti ini berarti kan ini sama dengan proses terjadinya matobi. Ada alif sebelumnya fathah. A bunyi A. Kalimati itu sudah pasti matobi i. ini mannya? Itu man iwat. Nah, jadi setiap kalimat yang akhirnya itu bunyinya an berhenti maka menjadi a. Gofuron jadi gofuro. Berarti man iwat itu namanya. Termasuk kalimat yang akhirnya hamzah binaan. Ada kalimat kan begini. Bina an. Sekalipun setelah Hamzah ini tidak ada Alif, kalau dia berhenti tetap harus dibaca dua harokat. Salah kalau dia baca bina a. Banyak tu bu, pak yang baca begitu. Karena dia pikir apa? Enggak ada Alif setelah Hamzah. Pada saat dia berhenti hukumnya menjadi matiwad ditambah menjadi bina a tetap dua har harok. pengganti artinya iwat itu pengganti ya mengganti bunyi an tanwin menjadi bunyi a kecuali kalimat itu akhirnya tak marbutoh tak marbutoh tahu nih tak bulat kayak h dan dia tak marbutoh itu hanya ada di akhir kata, enggak mungkin ada di awal atau di tengah. Jadi kalau ta marbutah walaupun dia bunyinya tan tin tun ta ti tu kalau berhenti jadi ha sukun. Salat tan berhenti. Iya. Zakatan Muslimatan, iya benda dia nggak kekecohan dia keren. Muslimah kali panjangin juga Muslimah, Mukminatun, Mukminah, Hilmiyatun, Hilmiyah. Semua yang akhirnya tak marbutoh. Itu mautan, pintun, tak tituh. Kalau berarti jadi hak suh, sukun. Ini pengecualian. Tapi selain ini, kalau bunyinya an, hakiman, aliman, binaan, berarti jadi a... Uh, dua harokan. Jangan a, tapi a... Uh, Aduwan jadi... Aduwan. Itu namanya mad iwan. Ya. Ya, silakan. Berhenti. Iya. Iya, kalau akhirnya tak marbutoh seperti ini. Itu kalau berhenti jadi salat. Tapi kalau enggak berhenti tetap dibaca salatu wassalamu daimain. Salatun wassalamu da. Jadi tetap dibaca taknya atau wa-yu-zakat misalnya atau wa-yu-tuzakat wa-zanik dinul qaima inna asfaratatnya anil fahsha wal munkar jadi taknya itu dibaca jadi hak sukun kalau berhenti di kalimat sholah atau di kalimat yang ada taknya tapi kalau enggak berhenti tetap dibaca tan atau tin atau tun tergantung bunyi tanwin yang dibaca izhar apa ikhfa, tergantung setelah tanwin ketemu huruf apa begitu masih bingung enggak bingung enggak insya Allah ya Oke, okay. baik saya hapus. Terus berikutnya yang disamakan dengan matobi apa? Nah, matsila kosiro. Matsila kosiro adalah mad yang hanya terjadi pada hak bomir. Kalau kita lihat definisinya itu, hak bomir yang diapit dua huruf hidup. Berarti diapit dua huruf hidup, dia posisinya ada di tengah tengah. Tengah sebelum dan sesudah hak itu ada huruf hi hidup Kesimpulannya ciri-cirinya hak domir itu biasanya di Quran ya ditandai dengan domah terbalik tuh begitu ini yang standar dari Departemen Agama ya Inhu kalau kita lihat cara bacanya... Berarti seperti ini cara bacanya... In... Ada wau matinya... Tapi dia tersimpan... Makanya ditandai dengan... Dumah yang terbalik... Ini pengganti wau mati... Berarti pengganti apa di bawah? Ya mati... Tapi untuk matsilah silah ini... Dia kalau dia wakaf, jadi sukun. Enggak dibaca panjang. Enggak. Innahu. Berhenti. Salah. Tapi. Innah. Mawazinuhu. Berhenti jadi. Mawazinuh. Bihi. Berhenti jadi. Bih. Walaupun ada tanda Lengkung. Lahu ak ah, kan ini panjangnya kayak baca Lahu ak ah. tapi kalau dia baca hanya di kalimat lahu, ya, lahu walaupun ada lengkung berhenti jadi apa? Lah tetap. Khusus hak bo domir. Jadi dibaca lah. Pendek. Yang panjang kan huknya kalau disambung. Kalau dia berhenti jadi sukun kan lamnya jadi begini. Jadi lah. Ya pendek. Yang panjang itu huknya kalau disambung. Disam, Jangan lah panjang dari mana lamnya? Huknya yang panjang kalau disam disambung. Kalau berhenti ya namanya hanya jadi sukun berarti tetap dibaca lah begitu. Bihi jadi bi. Innahu jadi inna. Nah, sekarang kalau dia dibaca jadi bi, apakah tetap masih laqasirah? Apa tetap masih laqasirah? Saya tanya, kan bihi masih qasirah dibaca 2 harakat. Kalau dia berhenti bi, apa tetap hukumnya masih laqasirah? Tidak. Aridlis Sukun Jadi huruf yang dimatikan Dan tidak dibaca panjang, panjang, panjang. Begitu Iya Iya Iya Iya Betul Karena kalau Fathah dia tetap hababir juga itu. Biha. Dia dalam penulisannya ada alif. Ya, pues ya. Biha. Berlebih dia dibaca apa? Biha diberti -di, jadi apa? Biha atau bih? Yang bilang biha siapa? Yang bilang bih? Bi? <ganti dipilih> Satu orang. Yang benar bih? Biha. Tetap dibaca biha. Kenapa? Dalam penulisannya alisnya ditulis. Kalau bihi kan tersimpan. Bihi, lahu, jadi bih. Lah, kalau biha, biha, jadi biha tetap dua harokat biha berhenti dua harokat, mau diwasal mau berhenti tetap dua harokat dia. Dan ini hukumnya matobih, makanya matsila kosiro pun dimulakan, disamakan hukumnya dengan matobih. Karena apa? Panjangnya dua harokat. Cuma bedanya matsila kosiro itu. Mad yang hanya terjadi pada ha'do Domin Kalau bad iwan Mad yang hanya terjadi pada kalimat Yang akhirnya bunyi Bunyi An Diwakofkan Seperti itu Ya Un, in, enggak Hanya an Betul Kalau un, alimun Masa dibaca Alimu hakimin hakimi ja. Hakimun Berhenti hakib. Sami'un sami' begitu. Jelas? Ada yang belum paham enggak apa-apa. Silakan, Ibu. Kalau yang ha tadi itu ya. Itu kalau fathahnya 2. Kalau diwakaf, jadi berarti. Iwad, misalnya kalimat han itu. Uh, Maksudnya sama-sama dua harokat. Kalau, iya, cuma prosesnya telakon. ini kan seperti bihan, gitu ya. Abuwah bihan, misalnya. Bihan, kalau berhenti sama dengan matomi biha. Cuma kan dia ada proses. Prosesnya apa? terjadi pada kalimat yang akhirnya bunyi an maka dia lebih pas dihukumi mad i mad i'wat lebih spesifiknya lebih detailnya lebih rincinya itu prosesnya bihan ini kalau dibaca waqaf jadi biha itu mad i'wat tapi kalau kita lihat panjangnya sama dengan mad tabii jadi dikatakan mad tabii boleh dikatakan mad i'wat boleh begitu Aliman jadi alima. dikatakan madobi juga boleh. Tapi yang lebih khususnya madhi, madhiwan seperti itu. Jelas? Okey. Ya. Yeah. Enggak juga. Ada yang pendek seperti anhu, anhu wa ragu, anhu radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika kenapa dia enggak panjang karena sebelumnya ada huruf mati zalikal kitabul ariib fihi hudallil muttaqin hiznya panjang pendek pendek karena sebelumnya ada huruf mati jadi kalau ada hak dzomir di dahulu huruf mati, pasti pendek kecuali di surat al-furqan wayakhlu d fi muhana itu aja tuh mad mubalaghah umumnya semua pendek kalau dia panjang ditandai domanya seperti ini pasti sebelumnya hidup coba aja perhatikan kalau lagi ngaji nih kayak kalimat gini Mawazinuhu Mawazinuhu Mawazi bawazin, nuh, huknya panjang. Sebelum hak nun, hidup apa apa mati, hidup. Coba aja perhatikan. Kalau lagi ngaji nih di Quran, ada matsila qasiroh, pasti sebelumnya huruf hidup. Itu atau sesudahnya. Domir itu artinya kepunyaan orang ketiga. Ha? Orang Iya domir huwa. Jadi domir itu artinya Kepunyaan Jadi kata ganti Seperti gini Lahu bagi dia Inna hu sesungguhnya Bihi dengan Dia Pengganti huwa, domir huwa. Jelas Oke lanjut ya Ya. Jadi kuncinya itu dunia Di awal fathah di di Bukan, bukan fathah. pokoknya diapit dua huruf hidup. Bicara hidup berarti enggak mesti fathah, bisa kasrah, bisa domma. Yang penting hidup. Dan tidak bertasjid setelahnya. Diapit dua huruf h hi, hidup. Sebelumnya hidup, setelahnya h hi, hidup. Baik itu dia fathah, kasroh atau boma. Boma tu mawazin nuhu sebelumnya boma, zinuhu bihi sebelumnya kasroh, Innahu sebelumnya fathah. Jadi bicara hidup itu enggak mesti harus fathah, bisa kasroh, bisa boma. Jelas. Oke. Okay. Lanjut. Emang habis ini langsung ditanya jadi jangan lupa. Satu-satu, ayat-ayat. Satu. Oke. Okay. Selanjutnya adalah mad apa? Matamkin. Itu udah jelas, kita mulhakan, kita samakan dengan matobiilah. Karena apa? Cuma bedanya terjadi pada dua huruf Ya yang berdekatan Yang satunya kasro, bertasdid Yang satu su, sukun Nabi yina Hui yitum Nih Hui yitum Hui Yi Tum Kita lihat Hui yitum, ini yang panjang yang mana Yi nya Yi Nah, proses ya sukun yang didahului kasrah itu definisi apa? Matobi tabi'i. Makanya udah hukumin saja ini mat tabi'i. Matamkin, silakan. Matobi'i. Boleh. Karena prosesnya sama dengan matobi i. Jelas? Oke. Enggak ada yang bertanya? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Berlaku untuk Ya. Yeah. Batamkin yeah. yeah. berlaku juga pada huruf wawu. Wow. Seperti kalimat <tik> amanu wa aminu amanu am manu wa amilu. bertemu dua huruf waw yang satu wawnya sukun waw mad waw sukun di dalam apa kalau matobi waw sukun di dalam dom domah ketemu huruf waw lagi makanya dia tidak dibaca idgham enggak dibaca amanu wa amilu enggak begitu tapi dibaca seperti biasa kayak matobi amanu wa amilu. Kalau yang tadi kan huyitum. Ya mati didahului kasroh. Wau mati didahului domba. Kan definisi matobi'i apabila ada alif didahului fathah. Wau mati didahului domba. Ya mati didahului ini masuk dalam kriteria definisi matobi. Sudah begitu aja. Berapa panjangnya? Dua harap. Ada lagi, Mbak saya? Silakan, enggak apa-apa. Mungkin ada permasalahan? Gimana? Iya. Iya. Iya, memang kalau kita baca baru tahap pembelajaran Memang enaknya kita pakai Quran yang standar Tapi sebetulnya gimana kebiasaan dia Dia biasa pakai Quran mana Yang Rasul Usmani Yang dari Madinah Silahkan Memang kalau kayak di Quran dari Madinah Itu kalimat silah Itu ditandainya bukan domah yang terbalik Seperti gini nih Innahu. Dia domahnya tetap biasa tapi ada wawu kecil di sini nih. Tuh. Nah, coba aja perhatikan. Innahu, kok dia bisa baca panjang tahu dari mana? Biasanya karena kebiasaan, waktu lagi ngaji itu dibaca panjang. Tapi dia enggak memperhatikan di sini ada wawu kecil nih. Nah, maksudnya apa? Ini isarat bahwasanya hu dibaca panjang. Kalau bi ada ya kecil dia. bihi bi-hi. Tetap begini harokatnya, miring, biasa. Tapi di sini ada kayak begini nih. Tuh. Ada ya kecil. Itu. Menandakan hi-nya harus dibaca panjang. Tapi kalau kita yang pemula, memang sebaiknya kita pakai yang standar dari Departemen Agama. Karena tanda-tanda bacanya mungkin sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ntar kalau udah terbiasa baru dia coba untuk baca Quran dari luar. Semuanya sama, semuanya sama, nggak ada yang beda. Cuma tanda bacanya yang berbeda-beda, gitu. Artinya kayak kalimat Allah, ya Allah kan kalau dari Quran luar itu Allahnya tetap harokatnya miring pendek berarti kan kalau miring kan kita taunya pendek kecuali ada tegaknya double ada yang double juga ada yang enggak makanya kalau kita udah terbiasa udah lancar kita mau baca Quran mana aja sama aja makanya ada orang yang kalau di sini baca Quran pakai Quran ini udah bisa bagus begitu ke Mekah bingung enggak ada Quran yang seperti ini semuanya sama Bahkan walaupun dia itu uh, apa namanya dibuat dari sana juga kalau bukan dari percetakan Al-Qur'an yang ada di Madinah ya itu dibuang enggak ditaruh di Masjid Nabawi atau di Haram ya karena itu semua sama cetakan jadi ditaruh tuh di setiap tiang-tiang ya di tiang-tiang itu dari mulai Qur'an yang kecil sedang agak gede gede banget ada oleh orang tua ngebilnya yang gede. Itu di setiap tiang tuh Pak. Di bawahnya AC. AC itu di tiang-tiang tuh -tiang AC. Dekat tempat naruh sendal juga AC di atasnya ada. Makanya uh dinginnya minta ampun, Kalau siang enak adem. Kalau pagi apalagi kalau musim dingin seperti ini menggigil kita. Apalagi kalau pas nggak dapetnya yang nggak ada karpetnya kan di sana marmer uh kayaknya dingin banget sampai nusuk gitu ya tapi kalau gendut mungkin ada lemaknya dikit jadi mendingan gitu ya makanya nikmat banget pak bu bener memang kalau yang namanya orang udah pernah ke Mekah itu orang yang belum pernah ke Mekah pengen banget dia ke Mekah tapi orang yang udah pernah pergi ke Mekah lebih pengen lagi Karena kalau dia ngelihat ada siaran langsung atau ya berita tentang Haram, Madinah Nabawi, itu dia langsung terbayang. Oh saya kemarin di zona Nol lewat, itu nah. hotel saya di sini. Saya kemarin sholat di situ, lagi tawaf gitu. Kebayang apa yang kita lakukan di sana. Kalau yang belum pernah, aduh kapan ya? Saya juga dulu begitu. Makanya ngahayal dulu aja dah. Ngahayal, aduh ya Allah saya pengen ke Mekah. Insya Allah jalannya ada, ya kan ke makam nggak pakai duit, ya pakai pesawat, pakai duit nggak bisa terbang, ya, ya kadang saya ada, ini jamaah yang ikut saya, bu, itu maaf maaf mungkin kalau lihat dari ekonomi ya mustahil lah berangkat. Dia guru ngaji di kampung-kampung di situ, ya jamaah saya itu guru ngajinya istri saya di Kelapa II. Tapi karena dia istiqomah ngajar ngaji ya. Rupanya Allah kasih rezeki pada anaknya. Dienya sih udah sepuh udah 60-an lah ya. Kayaknya kalau untuk berangkat dari uang sendiri udah enggak mungkin. Suaminya udah enggak ada juga. Tiba-tiba anaknya punya rezeki, punya niatan pengen memberangkatkan ibunya umroh. Subhanallah, alhamdulillah. Ibunya nangis padahal kata dia saya, ya Allah Ustaz, kayaknya jauh aja lah ke Mekah, orang saya gak punya duit, tapi anak saya bilang, udah Mak, berangkat Insya Allah, ada rezekinya itu begitu diniatin anaknya rezekinya luar biasa ya, berangkat Insya Allah besok bareng saya gitu. itu kalau udah niat, Mak jalannya dari mana aja, kan ada Haji Kosasi, Ongkos dikasih Haji Mansur, Halaman digusur Gusur Haji Abidin atas biaya Dinas, iya macam-macam kan Haji Mak enggak mesti harus dari duit sendiri. Saya aja 10 kali enggak keluar uang sampai sekali gitu kan. Heeh. Yaitu berkah-berkah Al-Qur'an. Ya, kalau saya mungkin haji kosasi ya. Heeh. Jadi ongkos dikasih mulu. Tapi ada sebab ada sababnya. Saya yakin waktu dulu saya sebelum berangkat itu saya yakin Allah pasti akan berangkatkan saya dengan Ilmu yang saya miliki Walaupun sedikit Saya ingat guru saya Kalau kita punya ilmu Apalagi ilmu Al-Quran Itu insya Allah mana kita tinggal Kalau kita mau amalkan berkah Minimal Kata guru saya apa Kalau buat makan sehari-hari Tidak akan kekurangan Karena apa orang yang Ngajinya bagus Mahrudnya Diamalkan Minimal dia jadi Imam di masjid Di musholah Imam-imam di musholah Di masjid minimal buat makan kan ya jadi berebutlah istilahnya itu sudah ditanggung oleh pengurus minimal masyarakat malah senang ada masjid yang atau musala yang pengurus nah apalagi kalau dia amalkan makanya orang yang bisa Al-Qur'an itu memahami Al-Qur'an dan mengamalkan itu makhluk langka mesti dilestarikan <tuh -tuh. ya iya Binatang, bukan binatang Binatang aja, kalau yang langka kan dilestarikan Apalagi manusia yang Hamalatul Quran ya Itu mulia banget, karena kata Nabi Allah itu lahu ahlun Allah mempunyai ahlun Ahli, ahlinya Allah siapa di dunia Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Maka barang siapa Yang memuliakan orang yang membaca Al-Quran Maka Allah akan muliakan dia Dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga Itu baru yang memuliakan orang yang membaca Al-Quran apalagi yang membacanya. Wa bantahawana, sebaliknya kata Nabi barang siapa yang menghinakan orang yang membaca Al-Qur'an, maka Allah akan hinakan dia dan Allah akan lemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dan makanya berkahnya luar biasa. Minimal kita baca itu kalau kita niat ibadah insyaallah itu akan jadi syafaat di hari Amin ya robbal alamin. Jadi ke Mekah Mekah ya. Nah jelas begini silakan ya kaji dulu mas <coughs> baik u-nya pendek u-nya kenapa pendek itu maksudnya ya baik <coughs> pertanyaan Kalimat Ule Ika Ule Ika <laughs> Ini whiteboardnya Bersih banget Jadi saya juga nulis takut gak kebaca <laughs> Ule Ika Uli Ini bukan Uli Tape ya Uli bukan Uli Tape Atau Ulu Amri, Haji Abang, Haji Muhydin, Ulu, iya, Ulu Albab, Ulu Arham, Uli Amri, aduh, Uli Amri, Haji Muhydin, Uli Amri, termasuk Ula itu U-nya, kenapa enggak panjang? Makanya isyaratnya di situ, W-nya kan enggak ditulis. Tanda sukunnya enggak ada kan? Ya, ada. Nah, artinya Kalau kita waktu masih belajar Ikro Kalau ada huruf tapi enggak ada tanda baca Maka dianggap tidak ada Berarti ya. U-nya itu enggak pan panjang Lalu kenapa u di situ? Ya Jawabannya bukannya Enggak ada kerjaan banget Bukan, ini Wau Isyarah Wau Isyah Isyarah, Isyarat Wau wow itu identik dengan bunyi apa? U. Nah, jadi ini wau isyarah, bukan wau mad. Kalau wau mad berarti u-nya harus panjang, panjang. Kalau wau jawau mad, berarti kan wau mati itu kalau wau mad u-nya harus panjang. Ini bukan wau mad, tapi wau isyarah. Hah? Oh ada, ada pasti ada nulis begini, ada maksud. Kenapa sih nggak usah di ini aja? Ini ada kaitannya dengan apa Nahusorof nanti bahasa Arab. Apa ada? Ada, makanya nggak usah ditulis aja. Atau nggak ada kerjaan banget sih pakai ditulis-tulis di situ bikin ribet aja. Nah, makanya belajar Al-Quran itu memang ada baiknya juga kita belajar Nahusor, sorof supaya kita tahu. Oh kalau kalimat inna Pasti isim inna harus Fathah, enggak mungkin Innalohi, innalohu Pasti innaloha Kenapa dibaca innaloha? Karena ada inna nah. Bi Itu harfu jer Bilahi bilmadrasati Bi Fungsinya untuk mengkasrokan isim Sebelum apa uh, Pada kalimat yang setelahnya Itu pasti dibaca kasro Fi fil ardi, nggak mungkin fil ardu, fil ardo, pasti fil ardi. Nah, jadi itu belajar Nahusorof. Makanya Quran ada kaitannya dengan Nahusorof. Kalau kita mau pelajari sedikit-sedikit, pelan-pelan, ya. Aduh, udah tua Ustad, ya, masih bagus lah, mau ngaji, ya. kan? Orang datang ke majelis ilmu itu, walaupun dia kagak paham nih, duduk doang, bukan duduk doang, duduk aja, sama aja ya, duduk doang, kagak ngerti apa-apa, itu sudah dapat pahala, duduknya aja. Afdolu min solah, lebih utama dari sholat sunnah, ya ada yang mengatakan seratus 100 rakaat, seribu rakaat, nggak usah seribu rakaat lah. 100 rokaat aja. Kita kayaknya gempor. Ya kan? Tarawih aja kayaknya udah gelisah aja. Kalau yang 23 rokaat. Ya. Apalagi 100 rokaat. Itu masih lebih afdal, lebih utama duduknya orang di majelis il ilmu. Untuk menuntut ilmu. Paham? Kagak paham? Udah dapat pahala. Apalagi paham. Ada ilmu yang dia bawa. Makanya kenapa? Karena kalau dia belajar ilmu. Begitu dia dapat ilmu nanti akan diamalkan lagi kepada orang lain. Kalau sholat pahalanya untuk dirinya sendiri aja. Tapi kalau dia dapat ilmu. Ilmu itu bisa buat mungkin istrinya nanti di rumah. Atau suaminya. Atau anaknya, keluarganya. Siapa mungkin yang bisa dia amalkan. Makanya berkembang terus tuh nilai pahalanya. Multi levelnya jelas. Multi level marketingnya jelas. Iya begitu ya yeah. oke okay, jelas taji ah ya yeah. belum ntar belum baik nol hey. itu lo <laughs> silakan iya <laughs> yeah. salah satunya kalimat ulai ulul ilmi ulil arham nggak ada jadi di Kalimat ini ula ika uli ulul nah, uh. umumnya seperti ini. Nah, uh. Selain itu ada ya, ya, Oke. ya silahkan. Betul dua Iya. Selain itu ada alif. Iya nggak apa-apa. Tetap dua harokat. Tetap dua harokat. Enggak ditambah lagi jadi empat nggak. Tetap dua. Harokat namanya hukumnya tetap meniwan. Mau alipnya berderet tiga biji, empat biji, tetap meniwan. Dua har, harokat seperti itu. ya. <guluh> Jelas, tadi? Ya. Ya, maafun. Terima kasih, Kita keluar dulu dah, yuk. <guluh> Ayo. Saya diri untuk mendengarkan yang ditirikan saya. Ya. Baik. Khairukum man al Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar. Jadi orang yang belajar itu walaupun terbata-bata wa yata'ta'u, berat pengucapannya lidahnya karena dia memang proses lagi belajar, berusaha untuk memperbaiki Maka tidak berdosa Walaupun masih ada Kesalahan Keseret-seret bacanya Yang panjang dibaca pendek Pendek dibaca panjang Diajarin Innal <Sing> lezina <Sing> Kamparu Innal Kaparu Lazi, lezi Lazi, sampai bisa Udah bisa, diulang lagi Salah lagi tidak berdosa karena dia berusaha namun emang udah nasibnya dialeknya yang susah dirubah nah apa boleh buat kalau seandainya dia udah maksimal terus belajar tapi seperti itu diajarin alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirobbilalamin, alamin, ngalamin, masih ngalamin aja, udah lima tahun, udah nasibnya begitu dah. Bagaimana bacaan dia? Apakah dia berdosa? Karena dia tetap berusaha belajar, tidak berdosa, cuma enggak bisa jadi imam. Ngalamin, ngaa. Yang berdosa, udah kagak bisa, kagak mau belajar. Tuh, baru. Jelas? Oke. Okay. Ya? Baik. ya Ibu, silahkan. <coughs> yeah. uh -huh. Rumah, saya temukan ada yang dobel kecil, itu yeah. bisa pengganti yang terbalik itu ya? Panjang ya, dua harokat doubel kecil gimana? Begini maksudnya nih. Satu dua gitu. Iya, iya. Itu bukan pengganti panjang. Itu bunyi tanwin un. Ee. Uh, uh, uh. Jadi dalam penulisan tanwin ada di Al-Qur'an itu ditulis seperti dhamma terus kemudian begini, ya kan? Ada lagi seperti ini tuh, Itu sama bunyi un ah, ah. Oh iya yeah. oh. <laughs> Jadi itu bunyi un Bukannya pengganti waw mati Bukan Jadi itu penulisan tan Tanwin un ah, ah. Cuma kan dia Dia menulis seperti ini Berasumsi Kalau fatah kan begini Kasro begini berarti domah Dua biji juga, gitu. Cuman kan kalau kita kan, apalah ada lagi yang tulisnya begini, tuh. Apa? Gini, jadi tandwinnya kayak seperti ini, nih. Jadi ini tanwin, un, tapi yang umum kan begini, ya kan? Atau begini, gitu. Ya, silakan. Iya, di apanya tuh? Oke, okay. baik. Ada yang memang tulisan itu seperti itu. Tapi yang dibaca dua harokat atau empat harokat. Bukan karena buletan kecil di disitunya. Tapi setelah mat itu ketemu apa? gitu kan Mungkin Paji udah terbiasa baca yang dua harokat berarti itu matba'i gitu kan. Kalau dia memang walaupun ada bulatan kecil tapi ada lengkung menjadi mad jaiz atau mad wajib. Nah, itu hukumnya kan Sudah jelas. Setelah mad itu ketemu huruf apa? Hamzah atau tasdid atau alif yang walaupun hamzah ditulis alif. Tapi bahkan kalau di Quran dari uh, Madinah ya itu majaz itu enggak hanya ditulis alif, double dia ada hamzanya juga, ya kan? Oh. Maka kalau yang sudah terbiasa tidak masalah gitu kan? Jadi itu tidak mempengaruhi bunyi panjang. Yang mempengaruhi bunyi panjang adalah setelah mad thobii itu ketemu apa? Gitu. Itu mempengaruhi panjangnya mad. Bisa empat kalau ketemu hamzah atau alif yang ditulis. Alhamdulillah ah, ditulis alif atau double alif dan Hamzah bisa jadi mad lazim gitu <tuh> ya. Jadi bulatan itu tidak mempengaruhi pada itu. Tapi memang banyak yang kita melihat itu ada harokat-harokat yang mungkin asing bagi kita gitu seperti itu ya. Oke okay. baik. Saya rasa cukup ya. Ini sekedar mengulang, nggak apa-apa. Tapi insya Allah dengan begini kita lebih faham lagi ya, lebih mantap lagi ya. Dan mungkin insya Allah minggu depan libur kali ya. Tapi saya lihat situasi kalau memungkinkan akan uh, saya berangkat tanggal hari Rabu besok ke Cilegon. Ya, kalau tugas MTK-nya cuman tiga hari walaupun pelaksanaannya 5 apa 6 hari biasanya prakteknya cuman ini ya. Kalau masih tugas Sabtu berarti saya enggak ngisi gitu ya. Dan kemudian minggu depannya lagi saya tanggal 25 saya berangkat ke Mekah. Mungkin nanti kita ketemu lagi insyaallah uh, minggu kedua bulan April habis pemilu kali ya. Pemilu kapan? Tanggal 9. Tanggal 9. Ya udah pas pemilu, pemilu libur gak? Gak kan subuh mah, gak ngaruh ya TPS belum ke TPS kan subuh Iya udah. <laughs> Gimana ini aja nih yang punya kunci Masjid al-Majidin, Pak Uji <laughs> okay. Oke, baik, baik. <coughs> Kita tutup dan baca doa Tunggu Allahumma Rahanna Bil-Qur'an وجعله لنا إماما وذورا وهو دوارحمة ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاه أرزقنا تلاوةه أنا اللين والصراط الناعم وجعله لنا حجة يا رب العالمين.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 waslim ah terima kasih sekala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh